Masyurah Muslimin Jama'ah Isya' dan Tarawih Rahimahkumullah Puji syukur Kehajat Allah SWT Kita naikkan Karena Alhamdulillah Sampai Malam hari ini Kita Bisa Melakukan Qiyam Ramadan Mudah-mudahan Tanpa ada Halangan apapun Sholawat dan salam kita mohonkan mudah-mudahan terus dialir curahkan kepada Khawatamul Ambia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan umatnya, InsyaAllah mudah-mudahan kita merupakan bahagian tak terpisahkan daripadanya. Hadirin jamaah isya dan tarawih, Rahimakumullah. dalam salah satu sabdaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu setiap anak manusia yang dilahirkan di muka bumi ini itu diposisikan berada dalam fitrah. Kedua ibu bapaknya lah yang akan membentuk anak yang baru lahir itu mau dijadikan apa agamanya bergantung kepada kedua ibu bapaknya. Yang oleh Nabi karena agama waktu itu Yang ada adalah Yahudi dan Nasrani Maka beliau mengumpamakannya Orang tuanya lah yang akan membuat dia Menjadi orang Yahudi atau Nasrani Tentu dan lain-lainnya Hadis ini Senafas Dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ketika berkalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walaqad bani adama wa hamalnahum fil barri wal kata Allah dan sungguh akan kami muliakan anak cucu Adam itu Dan akan kami mobilisasi mereka itu melalui daratan maupun lautan Dalam keadaan yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain Nah satu diantara ciri kemuliaan manusia itu adalah tadi itu memiliki fitrah yang oleh para pakar bahasa umum diartikan dengan bersih dengan suci bahkan juga kata fitrah itu sudah melekat menjadi kata baku Indonesia Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah Fitrah ini adalah sesuatu yang sangat senafas dengan kecenderungan manusia yang memiliki akal fikiran, memiliki perasaan, hati nurani dan lain-lain. Kelengkapan yang Allah berikan kepada kita manusia. fitrah yang Allah berikan kepada manusia ini dimana misalnya manusia itu fitrahnya adalah pasti memiliki keyakinan memiliki agama mengenal adanya Tuhan atau mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin yang baik-baik ingin yang lancar-lancar ingin yang normal-normal ingin yang menciptakan suasana yang menyenangkan dan menyenangkan. Itulah kira-kira fitrah manusia itu. Nah, fitrah yang Allah berikan ini bukan hanya fitrahnya itu sendiri yang diberikan kepada manusia, tetapi juga sampai pengawal fitrah itu diberikan melalui tuntunan yang Allah berikan kepada rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan tadi kullu mauludin yuladuna alfitrati, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam fitrahnya. Supaya fitrah ini terjaga dan terpelihara, Allah memberikan tuntunan. Antara lain ada yang bentuknya harian Ada yang bentuknya tiap pekan. Sampai setiap tahun bahkan ada yang cukup satu kali untuk seumur hidup. Apa itu gerangan? Kita ambil contoh misalnya adalah sholat lima waktu. Karena manusia itu fitrahnya adalah mengakui adanya zat. yang disembah apapun sebutannya karena Allah memberikan nama untuk dirinya itu begitu banyak kulid Allah Abidun Rahman Ayamma Tadaun Falahul Asmaul Husna silakan anda mendoa anda menyeru kepada Allah Abidun Rahman Atau anda menyeru kepada Ar-Rahman. Maksudnya mana saja. Mau menggunakan lafad Allah silahkan. Lafad Ar-Rahman silahkan. Lafad Ar-Rahim silahkan. ayam mata tad'u. Nama manapun yang anda sebut. Yang anda seru. Falahul asma'ul husna. Bagi Allah itu adalah banyak nama-nama yang baik. Al-asma'ul husna. Analoh dengan ini maka kita bangsa Indonesia selain akrab dengan sebutan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Juga misalnya sangat akrab dengan nama yang disebut dengan Tuhan. Sampai-sampai negara kita dasarnya adalah ketuhanan yang maha esa Seirama dengan itu. Nabi Muhammad SAW juga memiliki nama-nama yang sangat banyak. Yang disebut dengan Asma'un Nabi. Nama-nama Nabi yang oleh para ulama dikemas dari sembilan puluhan sampai seratus lima nama. Beliau punya. Hamid, Mahmud, Ahmad, Khotim, Rashid, Bashir, Nadir dan seterusnya. Sesuai dengan Al-Asma'ul Husna, sejalan dengan Asma'ul Nabi, agama Islam juga kita tahu sumbernya adalah dari Al-Quran. Juga memiliki lebih dari 90 nama dan julukan. Karena Islam itu sumbernya dari Allah yang memiliki alasmaul asmaul Husna, Nabi yang menyampaikannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah asmaun Nabi, Qurannya juga memiliki puluhan nama dan julukan, maka wajar kalau agama Islam juga memiliki banyak nama. Nah, bahkan bulan Ramadan juga memiliki banyak nama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah. Salah satunya bulan Ramadan dijuruki dengan Sayyidu Syuhur penghulu bulan. Nah terkait dengan soal fitrah itu tadi, manusia dalam ini orang-orang beriman supaya fitrahnya terpelihara, terus dikawal melalui sholat fardu lima kali sehari semalam. Satu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW katanya, ya Rasul kenapa kita diperintahkan sholat fardu ini sampai lima kali sehari semalam tidak dicukupkan ya misalnya beberapa kali saja Rasul menjawab sekiranya Di depan rumah anda itu Ada sungai yang mengalir deras airnya Yang sangat bersih dan sangat jernih. Kira-kira apa yang ada di benak kepala anda Melihat air yang mengalir di depan rumah itu Sahabat menjawab Ya tentu Rasul aku ingin terus mandi Dan mandi terus yeah. Kata Rasulullah S.A.W Kalau anda mandinya sekali Dibandingkan dengan mandi yang lebih berkali-kali Mana lebih bersih Dia jawab Yang berkali-kali itulah Itulah lebih kurang Kenapa sholat itu Diberikan lima kali Sehari semalam Jadi manusia disuruh berpikirlah cobalah. Seolah-olah disuruh mencari jawabannya sendiri. Karena orang kalau melihat air yang sangat bersih itu dia ingin mandi, ingin minum. Bahkan kadang-kadang tidak punya kepentingan untuk minum pun dipegang-pegang itu air. Karena apa akan memberikan kesejukan tersendiri. Terkait dengan fitrah, ini berarti pengawalan fitrah kita. Karena fitrah manusia itu sebenarnya adalah bertuhan. Memiliki zat yang maha kuasa. Lalu tidak dianggap belum cukup dengan harian. Bisa jadi pelaksanaan ibadah maktubah ini walaupun dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Faktualnya tidak bisa merawat terus-menerus salat berjamaah itu. diadakan sarananya yang bersifat mingguan melalui sholat jumat dan diwajibkan berjamaah tidak sah jumatan seorang diri seluruh ulama di seluruh dunia dan sepanjang zaman sepakat sesuai dengan namanya sholat jumat dilakukan secara berjamaah bahkan sebagian madhab fikih Mengharuskan jumlah minimal sekian orang. Lepas dari itu yang pasti ini kerangka mingguannya ini ya Allah. Kurang apa diberikan yang sarana harian, yang sarana mingguan melalui Jumatan itu. Saking urgennya ibadah sholat Jumat itu sampai nama Jumat dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Kalau dirasa belum cukup, Allah juga berikan sarana kepada kita untuk mengawal fitrah yang sangat indah itu tadi, melalui kegiatan tahunan, yaitu puasa Ramadan. Sama bulan Ramadan ini juga seperti halnya Jumat, satu-satunya nama hari, yang dijadikan nama surat ada hari lain disebut dalam Al-Quran, hari Sabtu misalnya, bahkan lebih dari satu kali tapi tidak dijadikan nama surat bulan-bulan lain juga ada yang disebut dalam Al-Quran tetapi tidak tersurat hanya tersirat yang tersurat itu adalah cuma Sufran Ramadan dalam Al-Baqarah ayat 185 ayat 185 Syahur Ramadan Allah diungsi Quran. Ini dikawal tahunan dan sifatnya luar biasa bayangkan satu bulan penuh kita kaum mukminin dan mukminat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan Qiyam Ramadan siang dan malam boleh dikatakan dan ini cukup untuk bekal satu tahun lamanya terbukti. Dengan surat Al-Qadar yang menyatakan Inna anzalna hufilailatul qad, lailatul qad, lailatul Bayangkan, bukan hanya untuk kepentingan satu tahun, jika perlu 83 tahun. Kenapa surat ini turun? Satu ketika Rasul seakan-akan ada sahabat yang mengadu. Rasul tadi saya berbincang-bincang dengan teman saya. Dia katanya memiliki sebuah ajaran yang nilainya itu memiliki kebajikan lebih baik daripada satu tahun. Lalu turunlah surat ini bukan lebih baik dari satu tahun. Kita memiliki sebuah ajaran yang satu malam itu memiliki nilai lebih baik dari seribu bulan alias 83 tahun. Hadirin jamaah tarawih nah Ini bulan Ramadan ini syarat dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai jasmani, nilai-nilai rohani, juga nilai-nilai yang terkait dengan soal harta kekayaan. Di fitrahnya dikawal. Coba kita cermati yang terkait dengan jasmani. Kalau kita datang ke dokter untuk melakukan general check up, Berapa itu bayarnya? Melalui puasa itu insya Allah orang mengenali dirinya sehat apa sakit. Tanpa harus membayar sepeser pun. Karena kalau dalam dirinya ada penyakit, ketika dia di-stop makan, tidak makan, tidak minum, apalagi sekitar 13 jam untuk kita orang Indonesia, di negara tertentu bisa kurang, bisa lebih panjang, mesti dia akan terasa kalau dia ada penyakitnya. Maka kenapa dokter itu kalau mau melakukan general check up dia disuruh puasa dulu kita. Sebutannya puasa walaupun bukan puasa karena tidak ada niat. Enggak nawah itu sahumah gadim. Luar biasa. Semua manusia mukmin disuruh melakukan general check up sendiri-sendiri. Tes, kis lewat setopan makan dan minum. Tidak ada asupan ke organ tubuh kita lalu tahu kita sehat. Buktinya lanjut. bisa berpuasa. Sakit dia tidak berpuasa dan boleh diizinkan oleh Al-Qur'an. Itu dari sisi jasmani. Pantas hadis Nabi mengatakan asyiamu As junnatun. Puasa itu adalah perisai. Asyiamu sihah. Puasa itu adalah sehat. Yang rohani di mana? General check up rohaninya Selama sebelas bulan seakan-akan kita itu bebas atau bahkan liar, kurang terkontrol, kurang tersapi, kurang terhayati. Begitu Ramadan karena banyaknya jenis ibadah yang dilakukan oleh orang-orang beriman, dia tersaring ya Allah kayak apa pelaksanaan ibadah yang sebelas bulan kita lakukan. Terasa pincangnya seakan-akan Quran jauh dari kita. Seakan-akan masjid jauh dari keramaian, seakan-akan musholak tidak pernah disentuh orang banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ramadan itulah luar biasa, bukan hanya obat penyakit dari hal-hal yang sifatnya shasmani, tetapi terutama juga adalah rohani. Lalu terkaitnya dengan harta di mana, ini menariknya ada ungkapan khusus zakatul fitrati. Fitrah lagi, zakat fitrah diberikannya pada bulan Ramadan. Tepatnya malam takbir, tapi untuk kepentingan teknis pembagian yang tidak memungkinkan, maka panitia jauh-jauh hari sudah mengumpulkannya. Tapi substansinya adalah zakat fitrah diberikan pada malam takbir, karena kewajibannya begitu. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi pantas di sini begitu banyak nikmat karena kita dikawal fitrahnya. Fitrah manusia itu pengen memberi, pengen berbagi, pengen bersih. Ibarat seorang bayi mereka tidak akan nyaman mengenakan pempes yang sudah bocor kena najis, kena pipisnya sendiri. Pasti dia walaupun tidak bersuara, dia tidak tenang, gelisah. Orang-orang beriman itu dipastikan dia. Kalau tidak berwudhu, perasaannya kayak apa. Kalau tidak baca Quran, kayak ada yang hilang. Kalau tidak sholat, wah lebih-lebih tentunya itu tidak mungkin nyaman dia. Kalau hartanya kotor, terasa. Ibarat jalan kita walaupun tidak lihat ada lubang di depan itu. Mesti terasa, walaupun tidak kelihatan. Ibarat naik pesawat. Kalau ada udaranya tidak bagus itu terasa goncangannya. Itulah kira-kira maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana ciri-ciri keterangan hidup itu. Salah satunya adalah orang kalau memiliki kekurangan, kalau memiliki kekurangbaikan, kalau lemah ibadahnya dia akan terasa. Ibarat orang buang air seni maaf dia belum cebok. terasa tangannya nah, itu hadirin jamaah tarabi jadi pengawalan fitrah ini siklusnya dalam satu tahun melalui bulan Ramadan disimbolkan dengan sebutan zakat fitrah maknanya apa memang seyogianya menjadi mukminin mukminat itu betul betul siklus kehidupannya itu selalu tenang selalu nyaman selalu enak Karena apa? Salah satunya dibalut oleh zikir kepada Allah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hartanya dikawal dengan minimal zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah dibebankan kepada semua dan setiap orang? Karena mustahil di kolong langit ini ada orang mukmin tidak kebayar zakat fitrah. Mustahil. Semiskin apapun pasti kebayar dia. Bagaimana tidak? Orang fakir miskin itu wajib mendapatkan bagian dari zakat. Dia menjadi mustahik. Jangan dimakan semua, keluarkan untuk zakat fitrah itu. Yang diumumkan tadi cuma 25 ribu perak. Padahal pada saat yang bersamaan dia punya hak. Mungkin seratus ribu, mungkin dua ratus ribu. Bagaimana mungkin tidak kebayar. Kenapa begitu? Ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ajaran kepada kita. Semua semua setiap insan mukmin muminat itu supaya memahami, merasakan. Betapa fitrah berbagi dan memberi itu ternyata dimiliki oleh setiap orang-orang beriman itu. Nah, lalu hadirin jamaah tarabi rahimahkumullah. pantes kalau dalam surat ar-rahman itu Allah menegur siapa saja yang sudah diberikan nikmat yang tiada terkira itu kalau masih juga mengingkari nikmat Allah. Allah ulang lebih dari 30 kali fabi ayi ala kalau masih ada orang mukmin mukminat, kalau masih ada so'imin, so'imat yang seolah-olah tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. bahkan melakukan penyimpangan dari tuntunannya ditegur oleh Allah. Fabi ayi ala nikmat mana lagi yang hendak engkau dustakan, hai hamba-hambaku. Nah, karena tadi itu fitrah diberikan kepada kita. kawalannya diberikan sarananya begitu banyak apalagi bahkan yang seumur hidup sekali yaitu haji juga dalam konteks pengawalan fitrah itu Allah tidak memberatkan cukup seumur hidup sekali saja kalaupun tidak mampu tidak ada masalah hadirin jamaah tarawih rahimahkumullah pantas Rasulullah SAW di penghujung Ramadan itu kerap menyampaikan hadisnya kepada sahabat sahabatnya kepada umatnya dalam ungkapan la taklamu umati ma fi ramadonah latamanau antaku nasana sekiranya umatku tahu kata rasulullah saw ma fi kebaikan yang ada pada bulan ramadon Keindahan yang ada pada bulan Ramadan. Kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Niscaya mereka itu berandai-andai berharap. Agar satu tahun itu penuh melulu isinya bulan Ramadan. Sesuatu hal yang mustahil. Tetapi didambakan oleh umat mukmin dan mu'minat. Karena memang luar biasa. Keindahan di bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi... namanya pengandaian, tentu mustahil itu terwujud, maka sebenarnya menyambut idul fitri itu, banyak orang yang sangat senang tapi di sisi lain juga, banyak orang yang sedih, karena kita akan berpisah dari penghulu bulan dari bulan yang sedemikian rupa keindahannya diberikan kepada kita semua hadirin jamaah tarabi rahimah sebagai kadar penutup dari ceramah Pada malam Ya mudah-mudahan malam terakhir ini Saya mengajak kita semua Kita manfaatkan malam ini dengan Sebaik mungkin Baik kita yang belum selesai Tadarus Al-Qurannya Mudah-mudahan masih ada kesempatan Mudah-mudahan masih dibuka pintunya Meningkatkan kadar puasa kita Dari derajat la tatakun, Naik ke Naik ke Syukur-syukur naik ke lajang yang paling tinggi Yaitulah Allahum Yarsyudun Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Sekaligus saya mohon maaf Atas segala kekurangan dan keterbatasan Selamat Idul Fitri 1433 Hijrah Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah kita Hadan Allah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh